Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Nahmadu wa nastainu wa nastahdi wa nastakhbiru. Wa naudzubillahi min shoror anfusina wa min syi'at amalina. Hayya ila rabbilallahi wamay yukil balahdiah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Amanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbilalamin. Pada siang hari ini kajian kita berkaitan dengan info dunia Islam. Ini negara yang ke-10 yang kita pelajari, jadi hampir satu tahun kali ini. Negara 10 yaitu sampai dengan negara Iran, yang kita dengar dengan Republik Islam Iran. Namanya Republik Islam Iran. Sekarang Pak Mahmud Ahmadinejad, yang mereka mengambil kemerdekaannya begitu ya, lalu kita 1945, mereka mengambil 1 April 1979. Di tahun 224 masehi sampai 651 masehi e, pada dinasti zaman dinasti inilah e, Islam tumbuh Islam angkat dan Islam mengalahkan Persia dan selanjutnya orang Persia secara berbondong-bondong memeluk agama Islam kemunduran dan jatuhnya Persia atau dinasti Sassanid yaitu ketika awal awalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memulai dakwahnya di Mekah Kemudian Di antara Metode dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini adalah mengirimkan surat Seruan untuk masuk Islam Ke Persia Kemudian ke Romawi Yang rajanya Kaisarnya Heraklius Ke Mesir juga dan seluruh Kapilah-kapilah uh, besar yang ada Di Saudi Arabia atau Di Jazirah Arabia Dikirimi surat Maka kalau kita perhatikan nanti sepintas Iran ini ada pada zaman Nabi Muhammad, zaman Kulafur Rasidin Iran zaman Daulah Bani Abasyah, Iran zaman Shah Iran Iran zaman Bumi ini sampai sekarang Iran selangkah lebih maju dibandingkan negara-negara dunia ketika pada zaman sekarang ini Tentunya saya tidak akan membahas satu poin sampai enam poin ini dengan detail Karena kita lebih kepada informasi saja Karena ini adalah Artinya rangkaian-rangkaian sejarah Iran Yang kita tidak bisa dilepaskan Walaupun hanya sepintas saja Baik pada zaman Nabi Muhammad SAW Rasulullah SAW pernah bersabda Ida halaka Al-kisro La-kisro ba'dahu Wa idha halaka Qaisro la-faisro ba'dahu Yang artinya Apabila Allah telah Menghabiskan atau membinasakan menyudahi Kaisar maka tidak akan bangkit lagi tidak akan ada lagi yang namanya kaisar. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah uh, menghapuskan Kisra, Kisra itu gelar raja-raja Persia namanya Kisra. Kalau kaisar gelar raja-raja Romawi. -Raja Banyak kaisar. Kalau Firaun gelar raja-raja Mesir. Kalau presiden gelar raja-raja zaman -Raja sekarang. Itu orang IPN jadi kalau Kisra atau uh, Kaisar itu hancur, maka tidak akan ada lagi setelahnya yang namanya mendakwakan diri Kaisar atau Kisra. Ini juga salah satu bentuk mu'jizat Nabi Muhammad SAW. Awalnya Rasulullah SAW mengirim surat diantaranya sahabat yang disuruh Nabi untuk menyampaikan surat dakwah namanya Abdullah bin Huzaibah As-Sahmi kemudian surat itu min muhammad rasulillah ila kisra azimul furs jadi ketika dia membaca surat ini surat uh, aslinya begitu masih dari kulit ya zaman dulu belum ada kertas daerah pada zaman rasulullah SAW, belum ada kertas masih kulit surat yang dikirim dari muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kisra penguasa persia namun dengan nada sombong dan Sombongnya begitu, yang arogansinya. Ini ada seorang budak yang hina dari hambaku berani menulis surat mendahulukan namanya daripada namaku. Kemudian surat tadi disobek-sobek oleh kisra. Dan ketika berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa surat itu tidak dirumati, dirubek-rubek. Nabi Muhammad hanya bersabda: Mazzakallahu mulkahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kerajaannya. Menghancurkan, membinasakan kera kerajaannya. Mazzaqallahu mulkahu. Aku mengajakmu kepada panggilan Allah semunya aku adalah utusan Allah bagi seluruh manusia supaya aku memberi peringatan kepada orang yang hidup. Hatinya dan sebab pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Peluklah agama Islam, maka kamu akan selamat jika kamu menolak maka kamu akan menanggung dosa orang-orang majusi. -orang Ringkasnya dalam lipatan sejarahnya pada zaman uh, khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi gerakan pembebasan Islamiah yaitu gerakan membebaskan negara-negara tersebut untuk diserahkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saleh, yang saleh, maka salah satu perang yang besar, yang fenomenal pada zaman Umar bin Khattab dalam penaklukan e, Persia ini ada namanya Perang Kondisia, Perang Kondisia, panglima perangnya waktu itu dipimpin oleh Saat bin Abi Wakos, kurang lebih dengan tentara sekitar 30 ribu, kemudian mereka hampir sekitar 161 ribu, namun dengan semangatnya para sahabat untuk mendakwahkan Islam keluar mengajak mereka supaya masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala mengalahkan tentara Persia dan sesuai dengan dakwah Rasulullah, dakwah Rasulullah, muzzakallahu mulkahu. Semoga Allah mencapai-capai menghancurkan kerajaannya. Maka dalam perang Qadisiyah yang terjadi pada tahun 16 Hijrah atau 634 Masehi ini, saat bin Abi Waqqas, sahabat seorang sahabat salah satu Seorang sahabat yang dijanjikan masuk surga Adalah beliau juga Berhasil mengalahkan Tentara Persia Sehingga e, Untuk beberapa saat e, Persia atau Iran itu Di bawah Kulafau Roshidin Begitu juga dalam perkembangannya Ketika Kulafau Roshidin Sudah habis masanya 30 tahun berganti Dengan dinasti Umayyah pun Di bawah dinasti Umayyah Namun Persia mengalami Uh, kemajuan yang luar biasa ketika di bawah dinasti Abbasiyah. Dinasti apa? Ab Abbasiyah ini adalah uh, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke atasnya Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi. Dan ini cukup lama berkuasa sekitar 508 tahun. Dan kita sering mendengar peradaban Islam, kemajuan Islam, zaman keemasan Islam terjadi pada zaman Daulat Bani Abbasiyah. Daulat Bani Abasyah Disinilah berkembangnya peradaban Islam Yang luar biasa Di saat e, Di saat dunia lain Masih dalam keadaan terpuruk. Mungkin kalau kita pergi ke Eropa Pada abad-abad sekian, tahun-tahun sekian Mereka masih berpakaian Yang sangat cumpang-camping Sangat jorok begitu ya, jangan kan begitu Tahun 1400an aja Mereka masih Corok begitu ya di Inggris dan di Amerika. Apalagi pada tahun sekitar 600-an masehi, 700 masehi. Kilafah panah Abbasia, keturunan dari Abbas bin Abdul Mutalib yang juga merupakan paman dari Nabi Muhammad alaihi SAW. Namun dalam rentang masa sekitar 508 tahun ini dinasti Abbasia akhirnya runtuh. Kalau kita pernah dengar namanya diserang oleh suku Mongol, yaitu di bawah pimpinan Gula Khan pada tahun 1258 sehingga peradaban yang sudah dibangun 500 tahun ini hancur dalam riwayatnya 40 hari mereka menghancurkan Baghdad dan sungai Tigris dan Efrat itu menjadi hitam karena banyaknya tinta, banyaknya buku-buku ulama -buku yang dilemparkan oleh tentara yang tidak beradab terse tersebut nah, sepintas kita lihat bagaimana kemajuan eh, Bani Abasyah Persia di bawah Daulat Bani Abbasiah, banyak sekali uh, disiplin ilmu yang berhasil diciptakan oleh para ulama pada zaman dinasti Abbasiah. Kalau kita lihat ya kemajuan itu dalam bidang tafsir, hampir semua kitab-kitab tafsir, mulai kitab tafsir Tohari, kemudian hadis kutubus utubusita, ada Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, Imam Bayhaqi, Imam Nasai, kemudian kitab-usul fikih, kitab fikih, Imam Imam Madhab. Ada Safi'i, Hambali, Hanafi Kemudian para ilmuwan itu Mereka hidup pada zaman tersebut Yaitu Daulat Bani Abasyah Seorang ilmu kedokteran Misalkan kita kalau ambil Ibn Sina, Ibn Sina ini Dia mempunyai kitab Namanya Al-Qanun Fitib Kalau orang Barat Menyebutkan ini BIBLE uh, Kitab BIBLE Kedokteran Karena saking luasnya Dan kitab yang dikarang oleh Ibnu Sina ini dipakai oleh orang-orang Eropa hampir 6 abad hampir 6 abad cuma ditinggalkan kira-kira setelah ditemukannya zaman Pasteur yaitu ditemukannya zaman Bakteri. Jadi sebelumnya menggunakan kitab itu, diterjemahkan dengan berbagai bahasa itu Ibnu Ibnu Sina. Ada uh, ada seorang yang ada Al-Idrisi. Al-Idrisi ini adalah seorang ahli uh, seorang ahli geografi yang mana pada abad tersebut sekitar 1200 Masehi dia berhasil membuat peta separuh dunia dari Eropa kemudian Afrika separuhnya Arab kemudian dan kalau kita perhatikan peta itu mirip-mirip dengan peta zaman sekarang itu peta itu dibuat dan itulah orang-orang barat belajar berkelana berlayar keluar dari Eropa itu menggunakan peta yang dikarang oleh ulama kita namanya Al-Idrisi begitu banyak peninggalannya ini salah satu gambar saja, ada gambar bagaimana ulama kita dulu menyelidiki mata tumbuh-tumbuhan, kemudian apa namanya, operasi sesar itu ternyata juga ulama kita juga memulai, dan ini sudah terjadi pada zaman yang namanya Daulah Bani Abasyah, yang bertempat di Persia ini salah satu madrasah pada zaman Daulah Bani Abasyah masih ada sama sekarang wilayahnya kurang lebihnya begitu, dimulai dari mana ini dari Aljazair ya. Dari Al Mesir sampai India, sampai Kabul. Ini adalah daulah Bani Abbasiyah, pusatnya di Baghdad. Iran zaman Khalifah Bani Abbasiyah ini eh, terkenalnya Kalau kalbatat pada waktu adalah Kota Bulat. Eh, kota bulat ini the round city of Baghdad between 767 dan 912 Masehi yang mendirikan kota Baghdadian Abu Ja'far Al-Mansur. Pada era Harun Al-Rashid, para cendekiawan dan ilmuwan semakin banyak yang berdiam di Baghdad. Khalifah pun mendirikan namanya Baytul Hikmah. Kalau kita ya perpustakaan negara, arsip negara begitu. Namun di situ <coughs> dilengkapi dengan para penulis, kemudian dilengkapi dengan buku-buku, diterjemahkan buku dari berbagai bangsa, khususnya yang dari Yunani di India, di Cina diterjemahkan di situ maka orang-orang barat mengenal uh, Plato, Pitagoras mengenal Aristoteles, Aristotel itu dari penerjemahan umat Islam yang dimulai di Baitul Hikmah tersebut begitu juga umat Islam mengenalkan angka 0 kepada dunia, ini dari umat Islam yang diambil dari peradaban India angka 0, digit 0 ini. ini peradaban yang luar, luar biasa lembaga ini kemudian dikembangkan pada masa itu di bawah tanggung Jabunen bin Ishak Baik ini Jadi kita belajar 500 tahun 5-10 menit saja Baik kita sampai ketika Dinasti itu runtuh Selang beberapa abad ada muncul dinasti baru Namanya dinasti Safaviyah Ini adalah dinasti yang asli orang Iran Kalau tadi Abasyah itu Orang Arab Orang Arab kerjasama dengan orang Iran dan umat Islam semuanya Tapi Safaviyah ini lebih kepada Suku bangsa Iran ada dinasti Iran yang memerintah dari tahun 500 501 hingga 1730 36 kegemilangan Sabahya mulai menurun ketika 17 yaitu raja-raja Sabahya semakin lama semakin tidak efisien itu berpoyak-poyak dan lain seba, sebagainya sehingga uh, salah satu yang menghancurkan kerajaan Sabahya ini yaitu diserang serangan dari berbagai wilayah yang ada di sekitarnya So, terutama adalah serangan dari Mongol yang baik yang dari India maupun yang datang dari atas langsung sehingga sabawiyah itu pun akhirnya hancur. Ha, nah, kita mulai mendekati zaman sekarang. Baik. Kita masuk pada zaman Iran, naiknya Shah Iran. Sebelum runtuhnya kekuasaan Qajar pada akhir 1920, 1930 Rizazah seorang perwira militer Merebut kekuasaan dan mendirikan dinasti Pahlavi Di bawah kekuasaan Rizazah kan Dan putranya Muhammad Rizazah Iran modern mulai Berdiri, jadi yang namanya Iran Negara Iran yang sekarang kita dengar Itu dimulai oleh namanya Shah Iran itu. Dan Ini sangat jauh sekali dari nilai-nilai Islam Dia ingin mengembalikan Iran sistem zaman Persia Dulu, kembali zaman dulu jadi otomatis ya menabrak hadis nabi <guruh> karena hadis nabi memang kalau sudah e, kaisar itu sudah hancur tidak akan ada lagi yang memang berdiri sebentar tapi ya hancur lagi nggak akan bangkit lagi bangkit lagi karena memang hadisnya begitu sampai hari kiamat walaupun ada tantangan tetap ada art artinya nanti suatu saat akannya hancur nah sahiran ini banyak terpengaruh dengan pemikiran e, Turki Mustafa Kamal Atatürk nah, dialah yang mulai menerapkan sekulerisme di Sairan, ini adalah zaman saya. terinspirasi oleh langkah Mustafa Kemal Atatürk. Ia memuat, memusatkan perhatian pada modernisasi dan pembentukan pemerintah terpusat yang kuat, mengandalkan angkatan bersenjata dan birokrasi modern. Kemudian dia membentuk uh, dinas rahasia polisinya namanya Savat. Nah, karena menurut para ulama Syiah. Bahasa Iran ini sudah keluar dari jalur Islam begitu, jalur para ulama yang disepakati. Sudah sekulerisme terlalu tinggi, maka mulailah orang-orang Syiah memberontak melawan bahasa Iran terse tersebut. Biasa dalam awal-awal pemberontakan itu, dia menggunakan tangan besi, sehingga Pemain ini sendiri pun diungsikan, diusir ya, di Perancis dalam jurangnya, dia hidup di sana begitulah, begitu lama dari satu tempat ke tempat yang lain. Pertamanya diusirkan ke Irak, kemudian diusir sampai ke eh, Perancis. Pada dikadeen enam bulan, Rezaza Zha menggagas modernisasi atau westernisasi. Ia melakukan lain reform dan menganjurkan pendidikan ala Eropa, penyamaan hak bagi wanita. Program mendapat julukan Revolusi Putih itu mendapat tantangan dari bangsanya yang dianggap merusak tradisi Islam. Nah Ini yang, ter yang terjadi, sehingga mereka eh, orang-orang Syiah berbau-membau bagaimana menggulingkan sah Iran terse tersebut ini kalau kita hidup pada tahun 79 memang suasana luar biasa sampai pengaruhnya di Indonesia tentang revolusi Iran nih padahal itu bukan revolusi Islam ya, revolusi Si'ah ya dan berakhirnya sah, sah Iran ringkas ceritanya pada tahun 79 ketika puncak-puncaknya revolusi tersebut sehingga ratusan ribu masyarakat Taehran turun di situ dan ya namanya tentara ya berat sekali membunuh rakyatnya tidak jauh berbeda ketika terjadi perubahan di Indonesia zaman Soekarno maupun Soeharto nggak mungkin tentara akan membantai akhirnya ya tumbang e, ketika tumbang itu kemudian Taehran lari ya ke Mesir dan meninggal di sana kemudian ayatul kumai ini membuat negara dengan konstitusi barunya dengan sistem mulahnya sistem ulama menurut Syiahnya dan mereka bermadzhab Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah e, Imam 12. Kenapa mereka disebut Syiah Imam 12? Karena mereka percaya dengan para imam. Jadi orang Syiah ini e, tidak percaya dengan para sahabat pada umumnya. Jadi yang berhak memimpin itu harusnya seorang imam yang ditunjuk secara tekstual oleh Nabi. Dan menurut dia Ali itu ditunjuk secara tekstual oleh Nabi maka yang kebawah-kebawahnya itu sampai dua belas maka disebut imam dua belas tapi imam yang ke dua belas ini goib gak ada maka sampai sekarang mereka masih menunggu sehingga imam yang ke dua belas itu hadir lagi nah, makanya imam disebut imam muntazor terus para ulama mereka gimana mereka sifatnya adalah sementara menunggu sampai turunnya imam yang dua belas nah ini adalah kepercayaan kenapa disebut Si Ahiz Nazariah atau Imam 2 12 Dalam perkembangannya setelah Revolusi itu terjadi juga Perang yang kita sering dengar Perang Iran-Irak yang hampir berjalan Kurang lebih berapa, 8 tahun ya 9 tahun, kalau kita perhatikan Perang pada zaman tersebut itu Lebih kepada campur tangan Amerika Karena pada zaman sah Iran itu eh, Iran ini menjadi anak emasnya Amerika Jadi Semua persenjataan semua logistik, nah itu luar biasa. Hatta eh, pembuatan nuklir itu terjadi juga pada zaman Shah Iran yaitu sekitar 1971. Maka Jerman pun dibantu Amerika juga membantu membuat eh, reaktor nuklir itu sehingga ketika terjadi revolusi dan kemudian alat-alat eh, ini semua jatuh kepada eh, orang-orang sih yang notaubinya belum ada hubungan secara akrab dengan Amerika, maka bagaimana Amerika menghabiskan senjata-senjata yang dipunya itu? Maka diadulah dengan Irak dengan berbagai alasan. Ya kan? Di antara sebabnya perang Irak Iran ini kalau kita latar belakangnya adalah Selat atas satu Arab dan Busistan. Selat Arab itu ya tempat di situ nanti akan uh, berlayarnya uh, kapal-kapal atau di situ tempat bertemunya kapal baik yang dari Arab maupun dari Iran. Kemudian juga singketah wilayah yang di bawahnya ada minyak. Ini yang menyebabkan terjadinya perang di antaranya. Kemudian eh, ancaman bagi Pan Arabisme. Jadi Iran juga takut dengan Arabisme. Maka Irak di bawah kendali Saddam Hussein yang sudah mati ya. Memiliki ambisi untuk menjadi kekuatan dominan di wilayah Arab di wilayah bendera Pan Arabisme sejak meninggalnya Presiden Mesir. Revolusi Islam terjadi di Iran terus seperti anggap sebagai penghalang karena bertentangan dengan prinsip nasionalisme sekuler Arab. Selain untuk mencegah menyebarnya Revolusi Islam, Irak juga berusaha mengambil keuntungan dengan kondisi internal Iran yang tidak stabil. Jadi takut juga revolusi ini akan diimpor ke negara-negara Arab sekitarnya khususnya Irak, apalagi Irak itu hampir apa namanya 45 persennya juga orang Shia 45 55 persennya orang Sunni. Syria lebih sedikit lagi. Syria itu Shia sedikit tapi menguasai. Alis Sunnahnya banyak. Syria itu hampir 25 persen menjadi penguasa, hampir 70 itu adalah Muslim. Kalau di Irak itu sebaliknya, nah, sebalik sebaliknya. Kemudian sepintas kita lihat sistem pemerintahan di Iran Apa yang eh, Sistem yang dilakukan di sana Pertama, dalam sistem pemerintahan Wilayah terpakeh di Iran Kalau kita lebih kepada majlis Surak ya, Mereka itu disebut wilayah terpakeh Kita majlis Surak Juga dikenal eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kepala pemerintahan dijalankan oleh Eksekutif dipimpin seorang presiden Pemilu dilakukan 4 tahun sekali Dengan memilih 290 anggota majelis legislatif Sebelumnya pemilu Iran hanya diikuti tiga kontestan, ini nama partai-partainya itu tadi ada Masma Rouhaniyoun, Jami Rohaniyat, Mubaris, dan Partai Pelaksana Pembangunan. Pada pemilu tersebut, Muhammad Khatami untuk kedua kalinya menjadi menjadi presiden sistem pemerintahnya. Baik, informasi terkini juga karena kita ini kan ceritanya berkaitan dengan informasi dunia Islam berkaitan dengan Iran, kekuatan nuklir Iran. Tadi sepintas kita sudah ceritakannya. Kapan sih sebetulnya Iran ini Mempunyai nuklir Sebab negara e, Islam ini Yang mayoritas menurut Islam itu Yang mempunyai nuklir hanya Pakistan dan Iran Dulu Libya Eh Pakistan, Iran, dulu Irak punya e, Kemudian dihancurkan oleh Israel Libya juga hampir punya Tapi sudah sekarang hancur Jadi sekarang tinggal dua saja Yang lain-lain itu ya Rusia, Amerika kemudian Inggris, Israel, Israel itu lebih banyak lagi kekuatan nuklirnya ini mulainya tahun 1971 yaitu ketika zaman rezim pahlewi kerjasama dengan Inggris, dengan Amerika juga sehingga pada tahun 1971 dibangunlah reaktor buset namun semua kerjasama ini jadi gagal berantakan ketika tahun 79 terjadi revolusi terse tersebut dan semuanya langsung diputus gris apa Amerika enggak mau kerja sama lagi, Jerman juga enggak mau kerja sama lagi. Namun dengan semangat mandirinya kalau kita ya berdiri di atas kaki sendiri. Mungkin kalau kita Mobil SMK gitu ya. Hari <guruh> sekarang lagi ramai begitu ya. Semangat sendirinya e, apa namanya? Iran mulai membangun sedikit demi sedikit dengan segala kekurangannya. Namun alhamdulillah ya berkat kesungguhanlah mereka akhirnya berhasil mengembangkan teknologi nuklir yang tidak jauh berbeda dimiliki oleh negara-negara barat. Namun nuklir ini sebetulnya kalau kita memahami dampaknya itu sangat bagus. Artinya kegunaannya bukan dampaknya, karena dia bisa menjadi reaktor apa namanya pembangkit listrik yang dibakar sedikit saja itu tenaganya luar biasa. Memang harus pandai-pandai kalau salah bocor kayak Chernobyl bahaya juga. kalau nah, yang kemarin yang di mana itu di Jepang juga bahaya juga. Ya namanya yang manusia ya susah lah nah, usaha, usaha. Jadi Iran itu mendeklarasikan e, Nuklirnya itu bukan untuk Pemerangan, tapi untuk Kesejahteraan, artinya untuk peradaban Seperti Kebutuhan listrik Iran saat ini ada lebih besar Daripada yang diramalkan Dengan e, pertumbuhan kebutuhan listrik Tahunan rata-rata 6% hingga 8% Dan dengan populasi terakhir Akan mencapai 100 juta jiwa Pada 2025 Iran tidak dapat menyadarkan diri semata-mata pada minyak dan gas ya. Tapi kalau di Indonesia belum rame ini, nah ini Masih pasti banyak yang mendimu Di Muria itu sejak tahun berapa itu dikumandangkan bah, Mungkin dah 15 tahun yang lalu itu Tidak jadi-jadi Tapi setelahnya kalau cerdas, pandai, bijak dengan segala itu Bisa saja nubil dibuat Ini contoh reaktor nubil di Iran ini percobaan percobaan nuklirnya. Iran uji coba penembakan rudal sehat tiga. Tentera pasukan di Iran pengawal revolusi Rabu tahun ini juga menembakkan rudal. Ini contoh-contohnya saja. Ini ada yang menarik dari informasi terkini yaitu <tuh> di mana Iran tuh berhasil menurunkan Pesawat tanpa awak tercanggih kepunyaan Amerika Ini baru-baru satu bulan ini kurang lebih Jadi pesawat itu diterbangkan dari Afghanistan Untuk mengawas Afghanistan. Dia bilang sih pesawat itu kesasar kata Amerika Kesasar, kesasar tapi sampai masuk 200 km <laughs> Kalau kesasar masuk sampai 10 km itu gak apa apalah lah Kesasar sampai 200 km Jadi eh, jangankan Iran di eh, Palestina sendiri ini cerita orang Palestina kepada saya Rakyat Palestina yang tinggal di Gaza itu berhasil Sudah bisa berhasil menurunkan 4 uap Pesawat tanpa awak Israel Maka sekarang itu Israel tidak berani Mengebom Gaza itu dengan menggunakan Pesawat tanpa awak Karena masyarakat Gaza Hamas itu sudah canggih Dia punya sofinya bisa masuk sofin Otaknya uap itu sehingga bisa turun di situ. Apalagi Iran ini Iran begitu juga kasusnya. Ketika sudah terlalu jauh, ya enggak tahu ya. Kalau di sini sih GPS GPS begitu ya. Sekarang Kristen Said monitoring laporan bahwa Iran mengganjal sinyal GPS dan mengecoh pesawat tak berawak itu sehingga akhirnya mendarat di pangkalan Iran. Navigasi GPS adalah titik terlemah kata seorang sumber yang tidak mau disebutkan namanya. Dengan menempatkan gangguan atau jamming pada komunikasi, Anda akan memaksa pesawat yang masuk ke dalam otopilot, dan disinilah pesawat kehilangan otaknya. Jadi, akhirnya dia turunkan di Iran, dan ini satu kekayaan yang luar biasa bagi Iran. Di sini Yang paling berharga pada satu adalah data-data. Data-data yang ada di, da di dalam. Maka Amerika nggak malu-malu, dia minta lagi pesawatnya. Yang akan diberilah. Uh, Udah apa namanya berani-beraninya meluncurkan, diambil, kok diminta lagi. Nggak tahu malu dia. Selanjutnya setelah pesawat yang hilang kendali, Insinyur mengatakan Iran akan mampu memperbaiki ulang sistem pemerintahan internal Gomes. Dia mengatakan bahwa sedikit ketidakcocokan dan lain sebagainya. Baik. Jadi ini adalah satu e, peperangan teknologi pada zaman sekarang. Maka salah satunya Amerika mungkin ya, sekarang ini menggertak Iran dengan mendatangkan kapalnya ke Timur Tengah, kapal perangnya ada dua kapal perangnya, kapal hidungnya di situ dan Iran pun sudah melakukan apa namanya? latihan militer sudah 10 hari dan sudah selesai. Namun kalau kita melihat sejarah ya, kita lihat sini. Dan permusuhan dengan AS hanya sebuah drama. Kita lihat kenapa sebuah drama. Kan sekarang lagi ramai ini di Selat Hormuz. Hormuz itu satu selat yang sangat kecil dari dari lautan yang besar mengecil. Jadi jaraknya itu hanya sekitar 1 kg lagi pusatnya 1 kg yang bisa mengawal itu yang mengawal ekonomi uh, itu adalah tempat keluarnya hampir 20% minyak dunia, dunia dari dari daerah situ, selat situ <tuh> jadi sangat sibuk sekali jadi akan menutup selat itu Amerika pun gak mau kalau ditutup yang kita diopini yang ada ini, sekarang ini Amerika dan Iran Amerika di sampingnya lagi Israel itu adalah ingin berperang tapi kalau menurut yang data-data yang kita lihat ini Menilik pada permusuhan Syiah kepada Ali Sunnah Dan persahabatan Syiah dengan kekuatan-kekuatan yang menentang Ali Sunnah Tidak akan terjadi konflik atau perang dalam skala besar antara Iran melawan Amerika Tidak ada Sebab dalam sepanjang sejarah orang Syiah itu Dia selalu bekerja sama dengan uh, musuhnya kita, musuhnya Allah Sunni Termasuk dulu jatuhnya Baghdad itu Itu adalah Salah satu persekongkolan perdana menteri Siyah Al Kumi sehingga dia yang memanggil tentara Mongol untuk segera menyerang ke ke Baghdad. Kemudian, kalaupun terjadi konflik itu bukan konflik agama Islam vs Kristen melainkan konflik kemaslahatan dunia belaka seperti penutupan selat, orbus, imbarco dan lain-lain. Tidak akan ada yang namanya kalau perang gitu kan? Islam apa namanya sih? Apa nama Iran membawa bendera Islam betul-betul melawan orang kafir tidak ada itu jauh sama sekali hanya konflik kemaslahatan dunia saja kalaupun terjadi kalaupun terjadi, terjadi Dalam sepanjang revolusi Iran sejak 79 tidak ada bukti kuat bahwa Iran berperang melawan kekuatan barat Ngomongnya gede Amerika disebut setan besar kan begitu setan setan besar tetapi tidak ada perang yang ada bahkan yang uh, justru menjadi tanda tanya Iran justru mendukung penjajahan AS dan NATO atas Afghanistan dan Irak yang notabennya berbatasan langsung dengan negaranya. Jadi tidak ada. Padahal Afghanistan kalau betul-betul dia sesama kita saudara Islam gitu kan, dia harusnya bantu dong sedikit aja. Bahkan orang-orang Taliban itu menjadi musuh utamanya Iran. Begitu juga apalagi di Irak yang punya peperangan yang sangat sangat lama. Dan ketika Hamid Karzai diangkat menjadi Presiden oleh Amerika bonekanya Amerika. Orang yang presiden yang pertama datang itu Ahmadinejad kesana, ke sana ke Kabul. Begitu juga ketika presiden Irak diangkat juga eh, Ahmadinejad orang pertama kali datang ke sana. Jadi nggak pernah kita pernah dengar bahwa Iran itu memang akan berperang. Itu hanya eh, apa namanya retorika atau sandiwara saja yang kita berarti. Terakhir kita berkaitan dengan Syiah karena Iran ini bagaimana 85% itu adalah si'ah, kemudian 10% itu sunni dan yang lain itu campur-campur ada yang ubi dan lain sebagainya. <tuh> Adapun asal-usul si'ah ini di uh, Iran ini jauh ya pada zaman-zaman Ali bin Abi Thalib. Namun sebetulnya Ali bin Abi Thalib pun tidak merasa menjadi tokoh si'ah. Hanya apa namanya orang yang di bawah-bawah dia yang uh, setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib saja dia dewa-dewakan di dewa, dewa dewakan, dan si A ah ini juga sekte sangat sangat banyak. Jadi kelahiran si A ah ini dipicu oleh seorang Yahudi namanya Abdul bin Sabak. Dia itu sangat iri dan dengki dengan kebesaran Nabi Muhammad dan kemenangan Islam, kekalahan Yahudi, kekalahan agama-agama agama lain. Sementara dia mau menghadapi Islam secara perontal nggak mampu lagi. Maka satu-satunya cara dia adalah menjadi orang munafik, masuk Islam dan menjadi orang munafik. Dia pergi ke Mesir, dia pergi ke Syria, dia pergi ke Basra uh, Basra dan Kufa untuk merusak pemikiran umat Islam yang baru. Kalau yang sahabat, tabi'in enggak enggak Kufah, tapi orang-orang ya, yang baru ini yang dirusak. Di antaranya pemikiran-pemikiran yang ditancapkan kepada umat Islam yang belum banyak pendidikan Islamnya pada waktu adalah uh, setiap nabi itu mempunyai uh, pewaris, mempunyai orang yang ditunjuk sebagai pengganti. Dan alilah pengganti. Saya heran kepada kalian ini umat Islam Anda percaya bahwa Isa al-Masih ini akan bangkit lagi Tetapi tidak mempercayai Muhammad sebagai nabi yang paling Besar, paling hebat, tidak bangkit lagi Jadi itulah kata-kata terus yang di, Dipumpahkan kepada uh, Umat Islam, namun dalam beberapa Abad itu sebenarnya isya Dia tidak berkembang, cuma akhir-akhir 200 tahun ini saja ketika uh, Banyaknya konflik di umat-umat umat Islam. Ini adalah si siqah, sepintas. Kemudian ini pencetus siah kesesatan. Ya kita harus tahu lah sepintas. Apa sih kesesatan si ah itu? Kesesatan kesesatan si ah di, di antara pertama tentang Al-Qur'an. Tentang Al-Qur'an. Di dalam kitab Al-Kafi yang kedudukannya di sisi mereka seperti Shahih Al-Bukhari karya Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Jadi ini tokohnya orang Syiah kalau kita Imam Bukhorinya Namanya namanya ini Sesungguhnya Al-Qur'an yang dibawa Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 17.000 ayat. ini kalau Qulayni. Padahal kita sekitar 6.000 saja. 6.000 sekian. Sesungguhnya di sisi kami ada Mus'ab Fatimah al mereka tidak tahu apa Mus'ab Fatimah itu. Abu Basir berkata, Mus'ab Fatimah itu 3 kali 4 dari mushaf Anda. Ini adalah kesesatan-kesesatan Kenapa mereka ya Banyak hadis-hadisnya itu Sesat, hadis-hadisnya gak sama dengan mereka. Karena dalam perjalanannya Mereka hanya mempercayai kepada para imam Kalau kita kan mengambil Hadis itu dari sekian oh, Ratus atau sekian ribu sahabat ya, Kemudian terkumpul Dalam hadis Bukhari, Muslim dan lain sebagainya Kalau mereka Hanya beberapa sahabat Kemudian gak ada kemudian Oleh imam mereka Karena imam menurut mereka itu adalah maksum Yang salah lagi Maksum itu sejak dari dosa Sementara kalau kita ahli sunnah, Yang maksum itu hanya para nabi dan rasul Orang seperti kita tidak tidak maksum Tentang sahabat nabi Manusia para sahabat Sepenuh nabi dalam keadaan murtad Kecuali tiga orang Maka aku roli beraksi Siapa tiga orang itu? Mikdad al-Aswad, Abu Dhar al-Ifari dan Salman al -Mari. Kalau kita imam bukurinya begitu Namanya dalam kitab Al-Qa'af Kalau kita percaya kepada ini Berarti kita menghina Nabi Jadi apa yang dididik Nabi Muhammad itu Tidak berhasil loh, kalau loh Nabi Muhammad wabatnya tiga Yang lain murtad Nah ini adalah kesesatan Manusia para sahabat Sebenarnya Nabi dalam keadaan murtad Kecuali tiga orang Melaknak sahabat di antara yang mereka suka, <tuh> nanti dulu yang di sembilan adalah Abu Bakar dan Umar. Kemudian kedua putrinya yaitu Aisyah dan Hafsah. Kenapa mereka tidak suka kepada sahabat Abu Bakar dan Umar? Dalam kajian yang ditulis oleh Ihsan Ilahidori orang Pakistan ahli Sunni Sunnah seperti kita, tapi akhirnya dia dibunuh oleh orang orang Syiah. Waktu itu saya masih di sana. Jadi kajian dia karena Abu Bakar dan Umar inilah. Yang berhasil Menggulingkan kerajaan Persia Jadi mereka orang-orang Persia Yang tidak mendapatkan petunjuk Islam Yang masih iri dan benih Itu menanamkan kebencian Yang luar biasa kepada Abu Bakar Dan Umar Kemudian mereka memberi gelar Kepada pembunuh Umar Namanya Abu Luluk Kalau kita belajar sejarah Kalau di kalangan orang Syiah, Ini disebut Sujauddin Orang yang paling berani dalam memegang agama, karena dia yang membunuh Umar bin Khattab, Raudiallahu Anhu. Memang yang membunuh orang Persia. Nah, jika waktu itu Umar berkuasa, kemudian ada seorang sahabat mempunyai hamba sahaja dari Persia, dan hamba sahaja itu dulu memang uh, pejabat, pejabat tinggi, begitu kan? Di situ diizinkan karena dia punya kelebihan, bisa menuka, bisa ahli kayu, ahli besi, dan sebagainya. Nah, dia itu yang membunuh, membunuh namanya Pyrus. Baik. Ya Allah semoga selamat selalu tercurahkan kepada Muhammad dan keluarganya Lakananlah kedua berhala Quresh Naudzubillah. itu ya. Umar Abu Bakar dan Umar Setan dan Tawgut keduanya Serta kedua putri mereka Ini adalah kesesatan si Siah Kesaksian nah, Sebenarnya banyak lagi kita yang tidak mau mengupas itu Hanya sebentar saja yang Kesaksian beberapa imam sunni Imam, -imam kita berkaitan dengan si Siah mereka itu adalah suatu kaum yang berambisi untuk menghabisi Nabi, namun tidak mampu Maka akhirnya mereka celah para sahabatnya agar kemudian dikatakan bahwa ia Nabi Muhammad orang yang jahat Karena kalau memang ia orang soleh, niscaya para sahabatnya adalah orang-orang yang yang soleh Ini Imam Bukhari yang memberikan Imam Amir As-Sa'bi berkata, aku tidak pernah melihat kaum yang lebih dungu dari si Ah Al-Imam Sufyan As-Sawri ketika ditanya tentang seorang yang mencelah Abu Bakar dan Umar beliau berkata ia telah kafir kepada Allah. Kemudian ditanya, "Apakah kita mensalatinya bila meninggal dunia?" Beliau berkata, "Tidak. Tidak ada kehormatan baginya." Kenapa sampai mengatakan kafir? Ya karena di dalam Al-Qur'an tuh banyak sekali Allah Subhanahu wa itu memuji sahabat As-Sabiqunal Awwaluna Muhajirin wal Ansar radhiyallahu anhum wa Orang yang sudah diridhoi Allah Subhanahu wa dan Allah ridho bagaimana dikatakan dia kafir, bagaimana dia murtad? nah itulah ini terakhir, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, aku tidak melihat dia orang yang mencelak membakar Umar Aisyah itu orang Islam Imam al Bukhari berkata bagiku sama saja, apakah aku sholat di belakang jahmi aliran jahmiah itu aliran kalau kita kebatinan, Rafidi Rafidi itu si'ah, Rafido yang menolak, Rafido itu si'ahnya atau di belakang Yahudi dan Nasara yakni sama-sama tidak boleh mereka tidak boleh diberi salam tidak dikunjungi ketika sakit tidak dinikahkan tidak dijadikan saksi dan tidak dimakan sembelian mereka ini Imam Imam Bukhari ini yang memberi eh, pengakuan tentang orang-orang Syiah terse tersebut ini salah seorang tokoh Syiah yang dihukum 15 tahun oleh pemerintah Kuwait ya, yang dia mencaci maki dan menghina ibu kita Aisyah radhiallahu anha demikianlah yang kita bisa sampaikan kesimpulan ringkasnya bahwa walaupun bagaimanapun, Iran adalah sebuah negara yang sampai saat ini dalam bidang teknologi cukup maju begitu ya tapi jangan sampai kemajuan itu juga kita larut terbawa dengan semua arusnya khususnya aliran Syiahnya karena Syiah sudah sempat adalah bukan ahli sunnah wal jamaah ahli sunnahnya ada, ada Imam Shafi, Imam Hanbali, Imam Maliki dan Imam Hanafi, Syiah banyak sekali kalau kita mau bicara tentang ini dan Bukan forumnya, kita berjalan A, musia Inilahnya sepintas saja Berkaitan dengan uh, yang ada di negara uh, Iran tersebut Demikianlah yang bisa saya sampaikan uh, Semoga bermanfaat Ada kesalahannya dan kekurangannya Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh